Salah satu artis muda belia, juga tergolong artis ciliknya Jawa Timur. Dari bumi Palapa dia dilahirkan, dari kota sejarah Mojokerto tentunya, artis yang satu ini juga tergolong artis bertalenta. Masih bersama Arpas, ada Ramayana, juga ada Mike Microshooting, Jiha, Audi, Ju Palapa. Yang minta lagu tentang Tresno. Global Labuan